Ada seorang yang soleh yang senantiasa diuji keimanannya oleh Allah SWT dengan kematian anak-anaknya Setiap kali dikaruniai anak dan anaknya mulai tumbuh berkembang Lalu kematian pun merenggut anaknya Meninggalkan dia dalam kedukaan yang mendalam tetapi kekuatan iman membuatnya tabah dan bersabar menerima ujian Allah Dia selalu berprinsip Allah lah yang memberi dan Allah pula yang akan mengambilnya Ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah pengganti yang lebih baik daripadanya Sampai suatu ketika dia dikaruniai anak yang ketiga Tetapi setelah beberapa tahun si anak pun jatuh sakit kondisinya semakin kritis sang ayah dengan setia mendampingi anaknya air mata bercucuran meratapi keadaan anaknya dalam keadaan itu dia bermimpi kiamat tiba dia melihat dirinya berada di atas sirot, ia ingin meniti sirot, namun ia takut tergelincir tapi anaknya yang sudah meninggal datang dan berkata aku memegangimu ayah Maka sang ayah pun mulai meniti sirot, namun dia takut tergelincir ke sisi yang lain, lalu ia membuat anak yang kedua datang, dan memegangnya dari sisi yang lain. Sang ayah sangat bersuka cita dengan kedatangan anaknya. Setelah meniti beberapa lama sang ayah merasa dahaga yang sangat, dia meminta kepada salah seorang anaknya memberinya air, Namun kedua anak itu menjawab, Tidak ayah, jika salah seorang dari kami meninggalkanmu, kami takut engkau jatuh ke neraka. Salah seorang anak menjawab, Wahai ayah, seandainya saudara kami yang ketiga bersama kami, niscaya ia akan memberimu air. Lelaki itu terbangun. Dia bersyukur kepada Allah bahawa dia masih dalam keadaan hidup, bahwa kiamat belum terjadi. Dia menoleh kepada anaknya yang terbaring sakit. Tiba-tiba ajal merenggut nyawa anak itu. Lelaki itu berteriak, segala puji bagi Allah. Sesungguhnya aku telah menyimpanmu sebagai investasi dan pahala. Engkaulah penyelamat diriku, saat aku di atas syirat pada hari kiamat kelak. Kematian anak itu telah menjadi penyejuk dan penyelamat dirinya dan hatinya.